Tidak menyadarinya Tujuh nikmat itu adalah Sandang, pangan, papan Kendaraan, anggaran Keselamatan Dan kesehatan Bikin tujuh kalimat yang akhirnya An-an-an-an semua Ini orang gampang Mulanya larang Sandang, pangan, papan kendaraan, anggaran, keselamatan, dan kesehatan kalau gak percaya jumlahnya 7, yuk kita hitung sama-sama 1, sandang, 2, pangan, 3, papan, 4, kendaraan, 5, anggaran, 6, keselamatan, 7, kesehatan ini semua sudah Allah limpahkan ke kita, sudah Allah karuniakan ke kita tapi kita kurang menyadarinya Mergo dadi nikmat sabendino, sängkeng turai, sängkeng katae Cobi dibun urut pertama sandang, cak menekom boten wonten piyantun rembang ingkang boten saket nyandang. ora no kok nganti wong raiso tuku sandangan, oraiso tuku klambi. Nyatane wong rembang saiki pakaiane gujan api api. Kang Duo, ini macam-macam motif, macam-macam model, macam-macam trend apa mana ibu-ibu Wong siji pakai aneh nganti telung ratus pitung kerudung jilbab telung lemari, Le, ibu-ibu siti sitik seragam gam muslimatan serat yasinan manakipan tahlilan colawatan, pengajian, rasan-rasan makanya gerak jalan seragam mele senderek senam hidalidul kaya yo seragam dulu bapak ibu para jamaah orang bisa beli baju baru itu paling banter setahun dua kali wayah tujuh belasan kali bodoh ini enggak berhati-hati wong iso tuku klambi anyar ini maik tujuh belasan kali bodoh kadang setahun sepisan wayah bodoh mawon niku klambi welek, trilin, kaine titron, regane murah duwe klambi anyar diunggung anti pitung dino kotor diwucek ora usaha nganggup di ucek, usah peme telus-teles dinggu kangenan garing dewe kadang pengen ketok ganti ora iso tuku cukup diwenter mesin kuyung-kuyung jelas tahu menter sekarang tiap bulan bisa beli baju baru bahkan tiap minggu bisa beli baju baru mohon maaf Untuk beli baju baru sekarang nggak perlu repot-repot pergi ke pasar, nggak perlu capek-capek ke toko. Duduk manis di rumah aja udah bisa beli baju baru. Caranya? Hmm, lambini yang jeplak-lap ya. kulino. Online. Pokok pesen terek-tek, terek-tek, terek-tek, terek, -terek, -terek, -terek, -terek, -terek, -terek, -terek, -terek dikirim nyampe rumah siap pakai lewong bian pakaiannya elek elek ibu-ibu biar lene ngoma ngambut dasri penitine 14 telek bolong bekas apa pokoknya suwek rongkilannya kain sandhiko mlaku sungdut duntut wonten yang pakeane kaya ngoten Sandang pun dicukupi dening Gusti Allah. Ning lak sering tidak menyadari, soale wis nikmat saben Muhammad. Nomor pangan. Bang mboten wonten wong kaliren orang nganti kok no, ana wong kekurangan pangan opo maneh semenjak bupati wakil bupatiné makhluk loro kuwi. Kesejahteraan warga betul-betul diprioritaskan. Hasan nah, iki bantuan rastine nanggone desa deso Rembang ora payu. Yo diterima ning didol meneh. Aku sapal kelakuane. <tell> lembien ana wong loro niku rata-rata penyakiti Mergo kurang mangan sak Niki ke ana wong loro niku rata-rata penyakiti Mergo kakean toko ngomong badok mah. sekarang itu ibarat anak ayam mati di lumbung padi gurukan pagii Nanganan dulu makan itu sulit Bapak Ibu saya ingatkan kemudian pada budal sekolah nih gak sering nemu sarapan gini pulang sekolah belum yakin kalau masanya ibu yang di rumah sudah matang akhirnya menek wetasem ngunduh nggak kecut-kecut ya kremosi mampir kebun tebu mau tesi di pokok wetenge warek yang penting ora konangan. Oh. Onok pelem urung tua di bandemi Ceplok keproke watu gragote pelok-peloke nyatane ngono saiki ya iso dadi bupati kok Hasan dadi kapolres biyen ya tau nyolong tebu tulu Ya, saya belane Gojro iki wong seleting sama saya. Sama-sama AKBP. Ya kalau beliau AKBP kan ajun komisaris besar polisi. Kalau saya AKBP, aku kiai bolone polisi. Ya kan. Sama. Malah beliau masih junior saya. Meneng wae urang awu Eh. dulu nasi putih itu nunggu kalau ada tetangga selametan. Mangan lawa dadar yang ngeten di kopior jadi kita angker ini dinten netesnya, kapan saya ngeran netes, dijukuk terus dihinceng, nang seringinnya, wang saya goreng, nang wajan yang gorengnya diambak akhirnya lang goreng tipis ti... <Sing> Amben <Sing> nombok kok Talang gorenge wis tipis diirisi melih nang irisane yo. Eh sanjere mawon 10 yo diiris dadi 10. Iki napa nggih? Lah saniki kuliner model apa rak kelakon? Kepingin menu macam napa lak keturutan? Kepingin makanan khas daerah Pundi lak keturutan. Mangan jane iki nganti <tuk> <tuk> Tapi kula penjenengan sok boten nyadari niku nikmat saking Gusti. Sok kadang lerewake niku peparinge Gusti. Allahumma Muhammad. Yang ketiga, penora Papan. Dewe wong Rembang saiki papane wis genah-genah, rumahnya udah bagus-bagus. Rembang hampir tidak ada rumah yang layak huni. Kalaupun ada daerah terpelosok, omah yang welek tidak layak huni, mesti untuk program bedah rumah. <tuk> Oke, bupatimu canggih lobinnya asing bangun yo duduk Bupati, duit dikondi. Ini kan semuanya, kan Bupatimu. Itu dibantu wakil Bupati. yo kok iri orang disebut. <tuk> Nah, kau senangani, sen nangaani pakdan anak saanakkuai, urusan bedah rumah kuin lenek apolera teroris. Allahumma Akbar. ala muhammad. Dulu ya, rumah itu jelek-jelek. Dari Akbar. itu paling bagus, rata-rata malah gedek. Akbar. Allahu ombo, Nek awan kesentrung sungenge panas sangkep sumuk leh bengi angin huku-huku-huku. -hu -hu -hu. Biyen dereng wonten kita sangin, no pemelih AC. Abe, angin napa melih AC wontene nembe AB angin mbrobos. Kalau hujan procoh rumahku becek semua. Kalau lagi kemarau berdebu nganti dinggo omah undur-undur.